Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang Beragama tapi tidak bertuhan Tapi sebelumnya, seperti biasa Yuk mari kita ngopi Ngobrol perihal islam Ngobrol, perihal, iman Santai aja ya, gak usah tergesa-gesa dan gak usah pakai nafsu Dalam menyikapinya Karena memang yang ingin saya bahas adalah kenyataan Bukan hayalan kenyataan jadi hakikat ketuhanan itu adalah kenyataan marifat itu adalah ilmu kasunyatan ilmu kenyataan bukan ilmu hayalan ilmu hayalan adanya di syariat. Syariat ini adalah jalan tapi seolah-olah Jalan itu yang paling benar, sehingga jalannya menjadi Tuhan. Sedangkan hakikat, jalan hanya dijadikan jalan, hanya dilalui. Hanya dilalui, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai pengkutusan untuk dijadikan bahwa itu paling benar. Agama sudah seperti dalam video sebelumnya saya jelaskan, artinya adalah tidak kacau, Beli bahasa sang sekerta. Ini jelas tidak. Mariemau tidak cocok. Bahkan sama sekali mudeng. Bahkan sama sekali menyesatkan kalau agama ini dipaksakan untuk mengubah makna din. Ini jelas din. Itu bukan agama, tapi jiwa. Ya, bahkan disebutkan bahwa hamba Allah yang menikah Ida abduh tajawaj abduh Ida tajawaj abduh Maka malah nispaudin Kalau seandainya menikah hamba-hamba Allah Maka dia telah menyempurnakan setengah jiwanya Bukan setengah agamanya kerana tidak ada istilah agama, tidak ada istilah belahan agama. Istri itu bukan belahan agama, tapi belahan jiwa. Pasangan hidup itu adalah solmer, belahan jiwa, bukan belahan agama. Jadi tidak ada istilah agama. Dan kalau masih menjadikan bahwa Islam itu adalah agama, berarti anda bertuhan kepada agama. Jadi Tuhannya bukan Allah tapi agama. Nah, ini nggak sadar orang menganggap bahwa agama itu adalah sesuatu yang dari Tuhan. Nggak sihjak kapan Allah menciptakan agama? Coba kamu tanya Allah, agama itu apa? Ini bahas sekarang ini akhirnya begitu mabuk agama. Banyak orang yang mengaku beragama tapi tidak bertuhan. Apa buktinya? Sumpah serapah, caci maki, fitnah, itu bukan tanda-tanda orang yang bertuhan. Itu bukan tanda-tanda orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan mencaci maki. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan membenci orang yang beriman kepada Allah akan penuh dengan kasih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya bismillahirrahmanirrahim? Dengan apa? Menyatu. Sama. Beserta kami itu berserta Bismillah dengan besertanya dengan beserta Allah jadi Bismillah itu adalah beserta Allah di dalam dirinya hadir dalam kehidupannya nyata wujudnya apa? dia menjadi Rahman dan Rohim terhadap sesamanya ini Rahman dan Rohim tapi harus seideologi, ideologi Rahman dan Rahim, tapi harus sepemikiran. Terus syariat dijadikan Tuhan. Jalan dijadikan Allah. Kok nyembah jalan? Kok nyembah agama? Agama dibela. Lah, memang sejak kapan ada agama? Islam dibela. Nah, Islam itu kan terserah diri. Islam, yalu, Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Islam. Islam itu bersalah diri, itu paling tinggi. Nah dibela, uh, Islam dibela sudah tinggi, berarti direndahin. Kalau Islam dibela, berarti sama dengan merendahkan Islam. Ada juga bukan Islam yang harus dibela kita, kita yang harus dibela oleh Islam kita yang harus mengelalaskan diri agar menjadi islam bukan islam dibela lah islam dibela nah ini, banyak orang yang beragama tapi justru tidak bertuhan ngakunya beragama tapi masih senang fitnah ngakunya beragama tapi benci sama si A ah si B, pengimpin yang sudah banyak berjasa malah benci ya. tidak bertuhan namanya kalau dia ber, bertuhan kalau dia iman kepada Allah, tidak ada kebencian. Tika tidak ada rasa benci. Tidak ada akan memfitnah. Ini mabok agama. Jadi secara tidak sadar, dia telah bertuhan kepada agama, bukan kepada Allah. Dia menjadikan salihat sebagai Tuhan. Dia menjadikan jalan sebagai Allah. Dia menjadikan agama sebagai Allah agama kok di Allah itu lebih dekat dari ulat leher, lebih dekat dari rasa perasaan. Nah, sedangkan agama diciptakan di pikiran. Syariat itu adanya di pikiran. Jadi yang menciptakan agama siapa? Pikiran. Makanya Tuhannya masih ngayal, bukan di sana begini atuh, ya, Tuhan berikan ai. Lah, Tuhan banyak diomong-omongin. Orang yang banyak ngomongin Tuhan, tidak bersama Tuhan, lagi tidak bersama Tuhan. Orang yang banyak ngomongin Allah, lagi tidak bersama Allah. Orang yang bersumpah demi Allah, tidak percaya Allah. Kalau dia percaya Allah, tidak akan bersumpah demi Allah. Demi Quran, orang berarti tidak percaya Quran persumpah wow, wow, demi buku Al-Qur'an dan sampai disumpah. Apa-apa. Semakin menunjukkan kebodohan. Karena apa? Karena ternyata perilakunya membenci. Karena ternyata perilakunya hasud. Orang sudah bisa menilai. Orang Indonesia sekarang bukan orang-orang bodoh lagi. Orang Indonesia sudah palet cerdas, sudah tidak bisa dibodohi. Jadi, udahlah, jangan lagi bertuhan kepada agama Agama itu bukan Tuhan Agama hanya jalan menuju Tuhan Bukan agamanya yang malah disembah Agama disembah Doa ada agama yang paling benar selain agama Islam ah Memang Tuhan cintain agama nah, Memang Allah beragama Allah beragama Sejak kapan Allah beragama? Tanyain aja coba sama Allah. Ya Allah, agamamu apa? Allah tidak pernah menciptakan agama. Agama itu diciptakan oleh akal pikiran. Jadi jangan pernah menyembah agama. Ini Akhirnya banyak orang yang beragama, pada akhirnya tidak bertuhan. Lakunya agama Islam, tapi kelakuannya sama sekali tidak mencetokkan. Kasih sayang, benci sama orang, beda pendapat, benci. Hanya sayang sama, yang sama pendapat saja dengan dia itu mah. Organisasi binatang, itu mah kelompok binatang, gerombolan binatang. Karena hanya gerombolan binatanglah yang harus sama. Habitatnya, singa dengan singa, kerbau dengan kerbau. Hiena dengan hiena, babon dengan babon, monyet dengan monyet. Tidak mau nyampur dengan yang berbeda. Pemikiran tidak mau nyampur dengan berbeda agama, berbeda pemikiran sedikit, berbeda idealisme sedikit, bicala, dicacimaki, dicari-cari kesalahannya. Itu mah kelompok babon, itu mah kelompok harimau ompong, itu mah kelompok acara Asia, acara Asia-nya beri kebiri lagi. Ini kok kenapa sih orang Indonesia sekarang sering celaka, kenapa? Kerana Tuhan mereka jadi agama, agama itu jadi Tuhan. Akhirnya, siapa tidak sadar dia bertuhan kepada agama, tapi justru dirinya sendiri tidak tidak yakin kepada Tuhan. Justru dirinya sendiri tidak beriman kepada Tuhan. Lihat saja kelakuannya, karena menunjukkan orang itu beriman adalah akhlak. Rasul sampai berkata. Aku lebih salut kepada mereka yang berakhlak baik daripada berilmu Karena apa? Akhlak menunjukkan ilmu yang benar Akhlak yang baik menunjukkan ilmu yang benar Tapi kalau orang yang berilmu, Iblis pun lebih berilmu Kalau disebut cerdas, Iblis pun lebih cerdas Makanya pilihan cerdas bukan berarti pilihan orang yang berakhlak Wah oh, ini presidenku presiden dengan pilihan yang cerdas ya, Belum tentu dia manusia kerana pilihan akal yang sehat belum tentu pilihan rasa yang baik pilihan akal yang sehat belum tentu manusia binatang juga punya akal binatang juga punya pikiran tapi sifatnya apa? penci terhadap perbedaan sukanya hasut sukanya fitnah, sukanya dengki sama orang sukanya cari-cari kesalahan orang tidak sadar dirinya, agama dijadikan Tuhan sedangkan dirinya tidak mengenal Tuhan, dia tahu Quran, dia tahu hadis, dia tahu ayat-ayat Allah, tapi tidak kenal dengan Allah. Jadi cuma tahu Allah tapi tidak kenal sama Allah. Seperti Ibn Mujam, Abdullah bin Mujam, tahu Allah, dia hafal Quran, hafal hadis, tapi membunuh Utsman saat sholat subuh ditusukkan, ditusuk dengan pedang Usman sambil mengucapkan Allahu Akbar, apa Allahu Akbar dengan pedang, tapi membunuh, imbas hayat, membunuh Umar dengan ucapan Allahu Akbar, hafal Al Quran, hafal Hadis, hafal Allah, Hapal. cuma hapalan doang. kayak UAS luas jauh-jauh ke negeri Onta, cuma ngapalin. Tapi kenal sama Allah. Kalau kenal sama Allah tidak akan membenci. Kalau kenal sama Allah tidak akan membuat pertikaian di bangsa ini. Kalau kenal sama Allah tidak akan memfitnah. Kalau kenal sama Allah tidak akan hasud. Ini jelas banyak orang yang tahu Allah tapi tidak kenal dengan rasanya. Jadi banyak orang yang beragama tapi tidak bertuhan. nih yang harus kita sadari Inilah kenyataan Inilah kenyataan yang kita lihat di zaman sekarang Banyak orang yang tahu Allah Tapi tidak mengenalnya Banyak orang yang hafal ayat-ayat tertulis Tapi tidak mengenal ayat-ayat yang tersirat di dalam dirinya banyak yang orang yang mengatakan Islam jihad bisa begitu kenyataannya dia jihad di jalan setan. Kenyataannya dia jihad, jihad di jalan Sudirman, bukan di jalan Allah. Di jalan Sudirman demo 212 apa? Jalan Sudirman bukan di jalan Allah. Enggak sadar orang banyak beragama tapi tidak bertuhang. Nah, makanya lebih baik kita mengenali dulu Allah, mengenali sifat-sifatnya. Awaludin, ma'arifatullah. Awal mengenal din itu jiwa. Awal mengenali jati diri, harus mengenal dulu Allah. Bukan menyembah agama, bukan menyembah syariat. Syariat dijadikan kebenaran yang mutlak. Syariat itu cuma jalan. Bukan tujuan. Syariat bukan hanya syariat itu hanya sebuah jalan. Bukan... Tuhan Jadi berhenti Menyembah agama Berserah dirilah hanya kepada Allah Karena kenyataan yang saya lihat saat ini adalah Banyak orang yang beragama Tapi Tidak percaya Kepada Allah Banyak orang yang beragama Tapi tidak bertuhan, Terlalu memuja agama Sehingga merupakan Tuhan Terlalu memuja syariat sehingga dia tidak paham bahwa dalam syariat itu sebetulnya hanya sebuah jalan agar kita memiliki cinta kasih terhadap sesama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menyatu dengan asmanya, kalau kita menyatu dengan besertanya, meliputi diri, maka sifat kita akan aroman dan arwah terhadap sesama manusia, walaupun beda agama, beda keyakinan, ataupun beda bangsa, tetap saling kasih sayang Tidak membenci, tidak memfitnah, dan tidak hasud. Apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Maka, kembalilah kepada rasa diri. Sadarlah. Bangkitlah kesadaran kita. Bangkitkan jiwa kita untuk berserah diri. Nah dina indahul dawahil Islam sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah adalah berserah di innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga kita semua termasuk orang yang dirahmati Allah sehingga kita bisa kembali kepada Allah. dengan